Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu lah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina mayyahdihillahu fahuwal muhtadi Allahumma shalli wa sallim ala hazan kalau taala, maka kita bil karim, allahu bilai Ya, wajalajina amanutakul lah katu kati. Walatamu tunna wa antu muslimun. Akipila wa ukti pila yang sama-sama mengharap perdi Allah subhanahu wa taala. Marilah untuk yang kesekian kalinya kita kembali memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang lurus dan mana yang bengkok. Akipula wa uktipula kita uh, pada saat ini membicarakan tema yang sangat uh, krusial, tema yang sangat penting. Tema ini uh, biasanya dikenal dengan al-gozu al-fikr. Tema ini terdiri daripada dua dua kalimat yaitu Al-Ghazwa, itu namanya perang. al fikr pemikiran. Jadi kita akan membahas pada saat ini satu tema, temanya berkaitan tentang perang pemikiran. Jadi yang dimaksud tentang pengertian perang pemikiran itu adalah bagaimana yang dihantam itu cara berpikir kita. Yang dirusak itu cara berpikir kita. Kalau perang fisik, dengan militer atau perang dengan menggunakan senjata Maka kehancurannya bisa diprediksi Kehancurannya bisa dihitung Tetapi perang pemikiran ini luar biasa Maka oleh sebab ini Pertama kali istilah gosul pikri ini Atau sesat berpikir ini Diawali satu makhluk yang bernama iblis Jadi pada satu makhluk iblis ini pertama kali yang mengajarkan sesat berpikir kita bisa lihat uh, surat al-arab surat al-arab itu adalah surat yang ketujuh dari ayat yang kedua belas ya, sampai dengan ayat yang ketujuh belas akhi uh, pila wa akhti pila pada satu uh, firman Allah yang terdapat dalam surat selain dari surat al-arab itu adalah surat apa uh, al-baqarah surat yang kedua yang ke tiga puluh di mana Allah memaklumatkan atau memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita pada para malaikat wa ittaqallarufu kalil malaikati in ja'ilum fil ardi khalifah qalu atad'alu fiha mayyub siidu fiha wa yasbiqud dima wana nunusabiyu bi amrika wa nuqadhisul qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa allama adamal asma'a kullaha summa aradahu 'alal mala'ika faqala am bi'uni bi asmaiha ula'i sadiq Qulu subhanaka la ilma lana ila ma alamna inna ka antal alimul hakim. Qala ya adam ambihum biasmaihim falam a'm'ahum alam aqulu lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Qulu subhanaka la ilma lana ila ma antal alimul Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ini sebelum kita membahas surat al arab itu dapatkan satu pemahaman bahwa tak kalau Allah ingin menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, terus malaikat berkata pada Allah. Atazalu fiha mayupsu fiha wa yasbikuddima. Apakah engkau akan ciptakan manusia yang punya karakter dan kerjanya itu menumpahkan darah dan ifsadurat, merusak bumi? Fasadurat merusak ini adalah bukan hanya dengan perang, tetapi perilaku-perilaku eh, sesat perilaku perilaku menyimpang perilaku perilaku nyeleneh jadi sekarang sunnah lawannya nyeleneh orang yang sunnah dianggap nyeleneh orang yang nyeleneh dianggap sunnah nah, sekarang ada survei ibu-ibu takut anaknya berjenggot berbesar ibu-ibu anaknya bertato tato nggak ditangkap kalau yang berjenggot ditangkap nah di ayat ini kemudian Allah mengatakan atau Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa malaikat mengatakan apakah engkau akan buat juga manusia yang kerjanya berantem, yang kerjanya merusak muka bumi kerjanya menumpahkan darah maka kemudian kata Allah aku lebih tahu daripada engkau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji memberikan satu ilmu jadi dalam bahasa Arab al-asma, isim, nama itu adalah bukan sekedar nama tetapi dari balik nama tadi itu ada sp apa espitmolog namanya jadi kalau Allah bilang, Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam ini air, ini gunung, ini udara, ini api. Jadi Waktu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ini air, ini gunung, ini bumi, ini udara, ini api, itu bukan hanya sekedar nama, tapi di situ ada ada bermanfaat begitu banyak. Maka mereka tidak sanggup untuk itu. Maka Malaikat Waktu Allah menantang, kala ambiuni bi asba'iha ulaiyin kutum sawadikin. Terangkan padaku, ceritakan Kepadaku, apa nama-nama ini Kalau kamu benar-benar orang-orang yang yang Hebat, yang benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala Semua malaikat hari itu tunduk Dan langsung sujud Tidak untuk iblis Iblis kemudian tidak mau sujud Nah, waktu iblis tidak mau sujud Ini terungkap Ada pengakuan dari iblis Kenapa iblis itu tidak mau sujud pada perintah Yang diperintahkan kepadanya Nah perintah inilah yang terdapat dalam surat Al-Arab, surat yang ketujuh dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi pada satu saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min jadi waktu saat ketika Allah menanyakan kepada iblis, kenapa? Apa ma Apa yang menghalangi engkau? Apa yang membuat engkau tidak mau sujud takal aku perintahkan kepadamu? Ya Maka setan mengatakan, "Kalla ana khairu minuh, Saya lebih baik darinya. Inilah penyakit yang terkenal yang disebut dengan penyakit ananiyah. Ananiyah itu ana itu artinya aku, serba aku, serba ego serba gue ananiah namanya ini pengajian kalau bukan aneh aduh gak tahu aneh gimana ceritanya penyakit ananiah inilah kemudian yang dipiruskan yang ditularkan kepada, apa? kepada manusia penyakit hawa nafsu tidak mau kalah, tidak mau mengerti perasaan ikhwah, tidak pernah mau bagaimana memahami kepentingan yang lebih tinggi pokoknya ananiah seluruh kebenaran sentralnya ke saya kalau bahasa Sundanya pangpana, eh, aing tak, aing. Aing tak. Eta kumaha aing ni, semuanya ini tergantung saya. Apa yang menyebabkan setan kemudian membusungkan dada? Karena setan merasa lebih baik. Setan merasa lebih unggul. Setan merasa lebih selangkah di depan. Soal penciptaan, setan lebih merasa lebih selangka di depan daripada nabi Adam. Setan sendiri bilang, halak tani minar, engkau ciptakan aku dari nar, dari api, wa halak tahu mintin, sedangkan engkau ciptakan set, apa Adam itu dari tanah. Maka menurut cara logika setan atau logika iblis, api lebih hebat daripada yang namanya tanah. Karena tembikar, celengan, batu bata, semua itu dibakar oleh api. Maka setan merasa lebih unggul dari segi penciptaan. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih unggul dari segi penciptaan, dia ternak unsur anania. Kalau ada orang yang merasa unggul, kan, oh saya lebih bertakwa, maka dia disebut dengan unsur anania. Kalau ada, maka hari ini kan kita lihat bagaimana sombongnya bangsa Jerman, bangsa Jerman itu adalah berapa merasa semua bangsa, bangsa Jerman itu bukan lagi manusia bangsa Arya abar alas bagaimana sombongnya kemudian Yahudi itu juga karena Yahudi merasa bangsanya lebih tinggi daripada bangsa yang lain kenapa juga kemudian orang-orang yang namanya di depannya ada R itu juga merasa lebih tinggi kami turun darah biru mungkin warna langit biru masih kalah birunya dengan warna darah kami uh oh, kalau saking hebatnya sombong, bibit, bebet, bobot status hari ini ini penyakit yang sangat luar biasa sehingga penyakit inilah yang kemudian menghalang-halangi setan tidak mau sujud, tidak mau menerima perintah Allah padahal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita membuka surat Al-Ghuzarat surat yang ke Al-Hujarat itu adalah surat yang ke-49 ayat yang ke-13 di sisi Allah yang paling mulia adalah bukan status sosial di sisi Allah yang paling mulia adalah bukan darah apa yang mengalir di tubuh kalian di sisi Allah yang paling mulia adalah Uh, berapa universitas yang engkau lewati atau berapa serta pemikiranmu, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Ina akramakum endaleatka. Maka pada satu ketika Rasulullah menyampaikan sabda, la fi ajasamikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat jasad kamu, walau kianzurufi kulubikum. Allah hanya melihat apa yang terdapat di dalam hati kamu. Akhi wa ukti Penyakit ananiah ini kemudian menjadikan setan menjadi besar kepala. Tata kebar. Jadi mustakbar. Mustakbar itu adalah baju kemegahan yang hanya layak dipakai oleh Allah SWT. Makhluk tidak bisa memakai baju kemegahan. Tata kebar. Menjadi mustakbar. Besar kepala. Arogan. Inilah awal daripada Anania. Dari segi ekonomi, dari segi militer, dari segi apa kalau orang sudah mau menyombongkan kepada Allah maka dia menjadi ala dia. Inilah yang kemudian membuat setan lebih awal tergelincir dari nikmat Allah yaitu surga. Tapi setan atau iblis tidak berdiam diri. Takala iblis kemudian dilemparkan oleh Allah disuruh turunlah dari surga maka kemudian ada satu permintaan yang dilakukan oleh iblis dengan mengatakan kepada Allah Kala anjirni ila yaumi yub'atsun setan bilang langsung terus terang iblis terus terang bilang sama Allah ya Allah beri aku tangguh sampai hari berbangkit perpanjangan umur Rasul mati, iblis tidak mati. Rasul aja mati apalagi Ustadz. Ustadz sekarang 40 tahun, udah banyak yang mati. Rata-rata Ustadz 40 tahun mati. Habib Selon 40 tahun. Habib Munjir Mursawa 40 tahun. Ustadz U Jepri Bori 40 tahun. 40 tahun Ustadz mati. Ustadz preman tuh preman usianya tua-tua. Jatuh kogot, palanya belah, besok hidup lagi. Apa kalau Ustad? Pahu sakitnya banyak loh sakit gula, ya, kan? kejantung sama urat, pikiran. Saya dapat kabar itu Ustad, apa eh, yang jadi juru bicara eh, sebutahir ya. Ismail Isanto udah sakit jantung. Setan, iblis tidak mati. Maka kemudian orang-orang atau makhluk atau manusia yang minta panjang umur ini program setan. Padahal sebenarnya fungsinya itu bukan panjang umurnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan umurnya. Buat apa panjang umur tapi panjang juga dosa dan maksiat kita? Tapi kalau umur kita bermanfaat untuk kepentingan umat. Umur kita bermanfaat untuk gerak maju dakwah. Air hukum yang Pak Unas, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang yang lain. Nah, permintaan perpanjangan umur ini sampai hari berbangkit, diizinkan dan diberi oleh Allah. Engkau termasuk orang-orang yang aku beri tangguh sampai hari kiamat. Nah, karena setan diberi lesensi atau diberi izin dengan umur yang panjang, Maka setan kemudian menegakkan satu janji, qala pabima aghwaytanila aqudanna laghum siratal mustaqim. Dari sinilah perang mulai dikibarkan oleh yang namanya iblis. Dari sinilah genderang perang mulai ditabuh, dari sinilah Bendera perang mulai dikibarkan oleh iblis kata iblis ya Allah karena engkau telah memberikan kepadaku umur yang tangguh maka aku akan berupaya aku akan sungguh-sungguh bagaimana dengan umur yang tangguh tadi itu agwaitani aku akan sesatkan yang namanya makhluk yang namanya hambaMu, yang namanya anak cucu Adam, la aku danalakum, aku akan halang-halangi mereka sirotokal mustaqim dari jalan yang lurus. Nah, ini yang kita kaji dengan alus lihat. Ujuk-ujuk seorang profesor Dr. Musdambul yang mengatakan bahawa LGBT, lesbian, gay. Bisek dan transgender atau transseksual Itu dikatakan pitra Masa homo pitra? Justru homo tidak pitra Yang pitra itu laki-laki dengan perempuan Jadi kalau ada perempuan suka dengan perempuan Kalau ada laki-laki juga suka laki-laki Bukannya pitra, dia menyalahi pitra Dia tidak pitra, yang pitra itu yang Pitra itu artinya kembali kepada kesucian Umat Nabi Lut alaihissalam itu gay, homo, dikenal dengan liwat kotanya aja disebut dengan kota liwat atau disebut dengan kota Sodom, sodomi. Itu diajar diberi batu. Allah Subhanahu Wa Taala hujan nggak ada yang terselamatkan, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam juga kena batu. Nih kita mau dihancuri negara kita ini LGBT kemudian lewat uh, yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia YLBHI. Kemudian minta ini dirindungi kata mereka sebagai sebuah instrumen demokrasi LGBT itu harus ada. Tuwoh mata. Jadi kalau kita mau disebut demokrasi, kalau kita mau disebut negara yang apa artinya? Mem, apa, menghormati hak asasi manusia maka orang tidak boleh berhukum, apa, dihukum dengan orientasi seks -sek yang berbeda, hukumannya pijakannya tidak boleh akidah tapi atas nama ham atas nama kebebasan berpendapat mereka boleh menghina Al-Quran, mereka boleh melanggar syariat, mereka boleh menabrak aturan-aturan yang sesungguhnya menjadi pegangan atau yang menjadi nilai manusia ditabrak atas nama itu ini sekarang sudah mulai di kampus-kampus, terutama di kampus UI walaupun itu dibantau rektornya jadi besok-besok kalau kita dapat undangan dari teman kita Boy kawin dengan Roy kita gak boleh marah ya kan Yanti kawin dengan Yuni kita gak boleh marah karena sudah zaman sudah mendekati karena inilah kalau mereka kan minoritas sekarang jadi kalau mereka tidak menularkan, itu kalau dihukum hukum Islam, kalau ada orang yang disodomi atau lesbias, itu dua-duanya dihukum mati, karena itu yang menular. Nah, setan, karena setan berusaha, setan berjanji, setan benar-benar memenuhi janjinya, maka ini disebut, disebut dengan Ghazul Fikri. Upaya setan itu terdapat dalam ayat yang ke-17, Tumma laati anakum membaikni aqidhim, wa min khalfihim, wa an aimanihim, wa an samailihim, walata diru aktarahum syakirin. Kata Allah. Jadi iblis dalam menyebarkan yang namanya pikiran sesatnya itu, yang disebut dengan Gozul al-fikr, itu kemudian Lewat depan, lewat belakang, lewat atas, lewat bawah, lewat samping. Nah, inilah kemudian ditiru dan dilanjutkan oleh yang namanya Yahudi dan Nasrani. Coba untuk membuka surat As-Sob, surat yang ke-61, ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi hunurullahi bi'abwahihim wallahu mutimu nurihi walaukari al-kafir. Yuriduna itu adalah menggunakan fi'lun mudarek. Fi'lun mudarek itu maknanya adalah hal wal mustakbalah. Hari ini dan yang akan datang. Jadi sepanjang peradaban yang namanya Yahudi dan Nasrani di dalam ayat ini adalah mereka punya kehendak. Mereka punya keinginan. Ya kan? Bagaimana mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Bi'afu'wahihim. Dengan mulut mereka. Dengan informasi yang mereka miliki. Mereka menguasai informasi. Hampir seluruh informasi dikuasai oleh mereka. Hampir seluruh televisi dikuasai oleh mereka. Mereka bisa apa yang dimaksud dengan. Apa yang dimaksud dengan yang namanya penggiringan opini. Opini publik. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi yang benar. Karena mereka menguasai semua sektor informasi tadi, baik itu apa, apa, mass media mainstream atau atau itu juga yang namanya media sosial, dari WhatsApp, Instagram, FB, wo semuanya, mereka kuasai, ya? sehingga kadang-kadang kita kalau tidak jernih, kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak diiringi dengan keimanan kita akan bisa ter, apa terbujuk rayu atau kita bisa menjadi uh, bagian daripada uh, ikut propaganda yang dipropaganda kalau li yaqudi dan asrani yuridu naliytunurullah bi aqwaihim walau muti waluri walqari alkaf kedengkian kebencian orang-orang yaqudi dan Nasrani terhadap agama Islam ini adalah kebencian ila yaumil qiyamah mereka bencinya itu nggak tanggung tanggung full, nggak setengah setengah bencinya itu. Orang Yahudi, orang Nasrani itu benci kepada gerakan Islam, pada gerakan Dawah itu tidak tanggung tanggung full. Saya sudah sampaikan uh, bagaimana kita berada di pada episode keempat dari tahapan yang kata Rasulullah ada lima tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan Kenabian selesai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam po apat. Kemudian, tahapan yang kedua adalah Khalifah ala minhadzi nubuah, yaitu sebuah kekhalifahan yang berdasarkan pada manhaj kenabian. Yaitu diawali dengan Abu Bakar al-Syiddiq, diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah, tapi tidak berdasarkan minhadzi ala nubuah, tapi pada kerajaan. Maka kita mengenal Abasyah, kita mengenal Muawiyah, kita mengenal Fatimiyah. Sampai kemudian para pakar sejarah mengatakan Khalifah berbasis kerajaan ini berakhir saat khalifah turki utsmania pada tanggal 13 Maret 1924 tumbang dikhianatin kemudian di, di apa, turki ya kan dipimpin oleh sekuler yaitu yang disebut dengan Kemal Ataturk maka masuklah periode keempat mulkan adol pemimpin-pemimpin yang ditaktor. kita mengenal uh, Jamal apa uh, Jamal Abu Nasser kita mengenal Usni Mubarak kita mengenal Saddam Hussein kita mengenal pemimpin-pemimpin yang bernama agama Islam tetapi mereka bengis dan keji terhadap rakyatnya sendiri. Kita mengenal Muhammad Khadafi, wah oh, luar biasa. Nah, episode yang kelima inilah yang orang-orang intelijen Amerika katanya akan berdiri pada tahun 1000 eh 4 tahun 2020, kata intelijen Amerika Serikat akan ada nanti yang mereka katakan Imperium, yaitu kekuatan umat Islam akan mengecil yang kata Ustadz Baktiar Nasir itu dikatakan negara khilafah ini yang ditakuti oleh Amerika Serikat Rusia mengatakan pada tahun 2025 gak bisa akan dibendung. kemudian ada hadis yang mengatakan para sahabat bertanya, ya Rasulullah kota apakah nanti yang pertama akan ditaklukkan? Konstantania apa? Konstantania Aurumia kata Rasulullah Konstantania yaitu Konstantinopel Istanbul sekarang Istanbul itu dulu namanya Islambul jadi dimulai dari perjuangan Abu apa Ahmad Zanki, diteruskan dengan uh, Sultan Ayubi, apa Sultan apa uh, uh, Salud al Ayubi, diteruskan dengan Muhammad al Fatih. Maka kota Constantinople itu direbut. Dan sekarang ya walau alam disabab kekuatan Islam bertumpu pada kekuatan yang ada di Turki, itu Erdogan. Secara ekonomi, politik sudah luar biasa. Walaupun memang ada fitnah, ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Tapi lepas daripada itu, semua Erdogan mampu meyakinkan dan menyampaikan Islam tanpa menebarkan rasa ketakutan. Nah, nah ini muncullah nanti di periode kelima. Inilah kemudian setelah periode kelima ini nanti akan turun Imam Mahdi. Akan ada nanti 10 tanda-tanda kiamat. Turun Imam Mahdi. Imam Mahdi tadi itu nanti dibaiat dengan tujuh ulama berada di di, di samping Kakbah diikuti dengan 300 orang-orang miskin kemudian diuber dengan tentara-tentara Arab Saudi sampai nanti suara Saudi itu dimasukkan Allah -al -al, di tenggelamkan ke dasar bumi kemudian dia apa satu pulang lagi menyaksikan nanti turun Nabi Isa tapi tidak menjadi nabi Nabi Isa mematahkan salib untuk membunuh yang apa memerangus yang namanya kol memerangus yang namanya babi dan mengatakan kepada orang-orang Nasrani apa yang kau pegang hari ini agama ada salah tadi terbit nanti ke barat nanti turun ke pemimpinan islam periodinya cuma sebentar saja kemudian nanti akan ada angin yang selembut sutra dia akan masuk kepada orang-orang rumah-rumah orang orang yang beriman sepanjang ada orang yang beriman yang mengaku la ilaha illallah maka dia akan meninggal angin itu akan membuat orang meninggal nanti akan ada dukhon 40 hari 40 malam orang tidak lagi bisa makan dan minum Apa, orang, orang yang beriman itu cuma rasa-rasa lemas doang dan Rasul mengajarkan kepada kita dengan doa atau zikir. Karena zikir nanti akan menjadi makanan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus Alaihissalam dalam perut ikan paus. La ilaha ilaha anta. Subhanaka la ilaha anta. Ini kuntu minat itu Terus dibaca. Terus dibaca. Kita ini banyak dosanya. Kita tidak punya amal unggulan. Tapi kita punya dosa unggulan. Kalau ada amal unggulan kita, kita tidak punya amal unggulan. Baca Quran tidak ada setengah-setengah halaman puasa juga bukan puasa pakai Yusuf kalah, kalah puasa kalah enggak, masuk saya nah. sholat malam juga enggak rutin tergantung ada problem, problem banyak rajin sholat, agak sedikit terbuka hidup, lupa sholat malam terus eh, apa apa jikir juga tidak, baca Quran juga tidak, sholat dua juga jarang-jarang ya kan kalau dosa unggulan udah pasti punya. Gibah adalah dosa unggulan kita. Kalau gibah tidak perlu belajar. Kita punya potensi bisa dan mahir dengan sendirinya. Menceritakan aib saudara kita. Mencari salah saudara kita. Ya kan? Lidah ini paling mahir buat dosa. Ya kan? Kadang orang terkaget-kaget. Ya kan dengan lidah kita maka uh, salah satu diantaranya orang yang beriman itu adalah bagaimana kata Rasulullah, ya kan? Maka na yuk minubillah wabil yaumil aakhir adalah ada orang yang pandai apa yang mau sempurna imannya kepada Allah dan ada ya, paliakul kayak au liyak smooth perkata yang baik atau tidak ya, diam aja udah nggak usah ngomong kalau kita memang lagi nggak enak ngomong atau kalau kita kalau ngomong ini nanti menyinggung dia mendingan kita nggak usah ngomong. Kita berdali atas nama menyampaikan kebenaran, kita tidak peduli orang nangis dengan penyampaian kebenaran kita. Rasulullah pernahkah kalian dengar menyampaikan kebenaran, tapi melukai orang yang mendengarkan kebenaran Rasulullah? Kita, saya akan menyampaikan kebenaran, kuliah kewala amuran. kebenaran tidak sampai, tapi terluka orang mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan. Ini kita piawain dan jago. Rasulullah menyampaikan kebenaran tapi orang tidak pernah merasa itu dihina. Kalau kita benernya belum sampai sakitnya idih ya udah duluan. Aneh sih bukan gadem men sama untuk ustaz. Benar ya. tapi ngomongnya kagak ngenakin. Sampai kebenaran. Ini di uji, nanti kan diuji nanti enggak dijawab. kata Rasulullah kalau kamu punya pedang patahkan pedangmu jangan sampai nanti kamu membunuh teman kamu sendiri demiin aja bersabar bersabar bersabar Radu buat Islam itu kata Rasulullah ikhtilafan katsiro berbeda banyak perbedaan satu pengajian aja berbeda-beda nanti satu majelis nanti semua kata Allah Subhanahu wa taala itu nanti seperti yang Allah ungkapkan dalam surat Ar-Rum coba antum surat Ar-Rum kalau Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat yang ke-32 Minalladziina tafarraqu. Silakan dibaca nih, siapa nih? Ustaz Faizil ya baca Ustaz Faizil, Syekh Faizil. Minalladziina farraqu diinuhum wa kaanu Nanti orang-orang senang tafaruk senang berfirqah-firqah. Berpecah-pecah. Musala, cuman kagak imam kagak orang Betawi nanti bikin musala. Ya, kan. Karena musala ini jadi ya, dikuasai orang Betawi kan banyakkan orang Betawi kenapa Islamnya orang Batak nanti orang Betawi bikin musola lagi Al Batavia orang Batak enggak serak dipimpin orang Betawi nanti bikin lagi musola Al Batakiyah Al Jawa Ia Sundaiyah semua senang berdikit-dikit pecah pecah pecah pecah berpirkoh-pirkoh senang mengibarkan bendera. Tafaroh, perpirko-pirko itu, beda sedikit doang. Kita bedanya cuma beda di pikir doang, beda di furu, bukan beda di usul. Nanti orang cuma gara-gara sholat. Apakah sebenarnya hadis Rasulullah Shallallahu Wasallam waktu-waktu isyarah mengatakan ashadu alla ilaha ilallah itu, yuharriku apa tidak bergerak-gerak apa enggak? Kalau bergerak-bergerak, ya, tahta, al-fakoh, fakoh tahta, ke atas ke bawah atau yumna washimal atau ke kiri ke, ke, ke, ke kanan kayak begini atau begini begini atau begini begini ribut nanti orang ribut dengan waktu uh, abis sambil Allahulima nami dah tidak sebenarnya posisi tulang itu adisi mengatakan kan kembali kepada sap pada tulang-tulang lurus nanti ada yang mengatakan awal sap seperti ini nanti yang benar yang mana begini atau begini oh, berantem karena karena marojinya bukan lagi ke Quran tapi kalaupun meraji ke Quran mereka memaksakan pendapat menurut pendapat mereka mereka tidak mau menerima perbedaan pala banyak riwayat-riwayat yang lain yang menerangkan itu tapi ditutup caknakan itu satu doang ini yang jadi berantem baru baca satu hadis tapi bak seperti seorang ulama besar menjatuhkan hukum Baru apal man kana yu'minu billah wa bil akhir tanya wah ustad bagaimana ini ah, ini ini waduh wah wajah mah jap sotoy berkibar nanti sok tahu tidak membuka peluang ulama itu membuka peluang sepanjang yang diperdebatkan furu'iyah yang tidak boleh itu adalah bid'ah kata Rasulullah wa mudah setual umur hati-hati perkara-perkara yang baru yang dimaksud perkara-perkara yang baru itu di bidang ibadah makdog kalau gak ada contohnya jangan coba-coba Rasul gak ngajarin habis mati itu ada 3 hari 4 hari Rasul gak ngajarin pesta ulang tahun Rasul tuh gak ngajarin cipika-cipiki Rasul gak ngajarin nyanyi-nyanyi atau dansa-dansa kalau yang begitu-begitu ibadah makdog itu udah jangan, kalau gak ada contohnya jangan kita paksakan Rasul enggak ngajari kita cinta kepada orang tua kemudian kita baca Quran di atas kuburan yang enggak Rasul enggak ngajarin. Baca Quran di rumah. Berdoa di rumah. Rasul tuh enggak ngajari pada peringatan ada tujuh bulan di mana nanti dibelah yang namanya kelapa untuk menandakan apa jenis kelaminnya. Kalau di tengah-tengah laki-laki mengsong dikit perempuan ke kanan banci. Kalau kena tangan bapaknya mampus kali orang Bodoh itu Rasul enggak ngajarin. Si Rahman Rasul enggak ngajarin. Itu budaya. Musi pintar nanti kita. Mana yang perkara-perkara yang baru, tapi mana perkara-perkara yang ikhtilaf? Perkara-perkara hilaf eh, hilaf apa apa namanya itu? Ikhtilaf atau hilafiyah itu adalah perkara-perkara yang ada dalilnya tapi ulama berbeda pendapat di tentang perkara itu tapi ada dalilnya. Itu ulama masih memberikan kelap-kelapangan akan pakai, yang penting antum tahu dalilnya jumlah sholat rakaat bagaimana sih sesungguhnya cara Rasulullah sholat malam itu ternyata banyak hadisnya ada ya Rasulullah 2 rakaat satu salam ada pernah para Rasulullah mengerjakan apa empat ya kan dengan satu salam dengan hadis yang dilakukan oleh contoh Nabi apa Ibu Da Siti Aisyah jangan kotanya baiknya jangan kotanya panjangnya banyak contoh-contohnya banyak ada yang mengatakan Rasulullah itu kok 13 rakaat sebenarnya ada yang 11 padahal semua rata-rata itu 11 kalau ada 3 opera rakaat itu dua rakaat itu adalah sholat iftitah sholat pembuka jadi kaji dulu, pelajari dulu, baru kita tetapkan satu kompomat. Ya kan. Banyak malah majelis tali yang sekarang berpecah belah, cuman karena tidak piawai. Meng, meng, meng, kalau kata kalau kata Yusuf Kordowi, tidak memahami pikih wakil umat, tidak memahami realitas umat. Sekarang ada pikih wakil akibila, enggak bisa kita tiba-tiba orang enggak pernah ngaji, enggak tahu hukumnya terus kita hukumi. Dah, ah, oh kan dulu pahami dulu mereka, baru kita hukumi mereka. Lihat dong bagaimana nih, coba antum lihat ya, awal mulanya hukum alkohol. Pertama surat Al-Baqarah waktu ditanya kepada pada apa sih hukumnya minuman keras itu, maka tidak langsung haram. pertama kali kata Allah Subhanahu wa taala khamr itu masih ada manfaatnya tetapi lebih banyak mudorotnya Coba lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada yang bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras khamr dan maisir perjudian. Maka Katakan kepada mereka yang bertanya tadi, "Qul ma ismu wa ma nafi ulilnat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Kalau ada bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, katakan kepada keduanya itu dosa besar. Enggak ada ada manfaatnya kepada manusia, tapi manfaatnya dibandingkan dosanya lebih besar dosanya. Belum ada pengharaman. Tapi baru dikasih pemahaman kalau kita mungkin pernah marah kali ada pemuda bilang begini Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau dilarang kalau saya berjina Antum pernah dengar hadisnya gak begitu ada seorang pemuda bilang begini sama Rasul, ya Rasul, aku mau masuk Islam tapi aku kalau jina jangan dilarang kalau kita mau kita tonjok dulu ngekiin lo ya kan lo mengina Islam Rasul ketawa aja ada pemuda bilang, Rasul aku mau masuk Islam Tapi kalau aku berjina, jangan dilarang Rasul tawa saja, kata Rasul dia ya gini saja Kamu punya adik perempuan Punya, kakak perempuan punya Ibu, ibu, laki-laki apa perempuan Perempuan lah oh, kan. Ali ibumu dijinain orang Oh marah, adikmu oh, marah kakakmu marah, orang juga sama Akhirnya dia tidak berjina Bahkan ada tiba-tiba orang, ya Rasul aku mau masuk Islam Tapi aku tidak mau sholat Ya tidak apa-apa Tapi kata Rasul yang penting jangan bohong dia setujuin, setiap kali ketemu Rasul salat belum? belum ya, boleh bohong, salat belum? belum tapi lama-lama dia akhirnya salat apa artinya? pemahaman dulu pahamkan dulu orang sama Islam dakwahkan dulu ajarkan dulu, taklim dulu bina dulu emang kadang-kadang ngaji baru sekali ngaji Sholat masih jarang-jarang, nanyanya udah serem-serem. Bagaimana ya eh, Pak Usat hukumnya pemilu? Ah, udah nanti baca Quran dulu dah. Ntar ribet nanya. Kadang kita ngaji belum sampai nanyanya udah kelewat-lewatan. Karena kita ini persoalan umat itu. Saya benar-benar lagi belajar lagi nih pikir wakil, pikiranitas. Yusuf Kordowi jadi mana yang dikedepankan nih kalau kita sebagai seorang da'i mana yang dikedepankan, mana yang di belakang bukan bu, bukan kita menyembunyikan kebenaran tapi kita harus piawai ada persoalan-persoalan yang belum saatnya disampaikan tapi ada persoalan-persoalan yang mendesak usut disampaikan itu sebagai seorang da'i itu kita semengerti pikiralitas sehingga umat itu gak kaget-kaget oh sakit pusing itu belum tentu dia itu sakit pusing apa penyebabnya oh Karena banyak masuk angin, oh karena mahnya, oh karena asam lambungnya. Nah, kalau dokter baru pusing kaus penisirin, berarti akhirnya mati pala. Pusing itu cuman sebuah gejala, fenomena, bukan bagian daripada penyakitnya. Jadi kita harus pinta sebagai ustadz, ini gejala apa sakitnya? Ini dokter spesialis nih, anak lagi belajar lagi ribet juga rumahmu anilah begini. Napa ini umat kayak begini? Sholat juga, main judi juga. Apa nih gejalanya? Apa fenomenanya? Oh, kenapa sih sekarang umat gampang marah, gampang ribut-ribut? Karena umat tidak memiliki yang enggak ngerti yang usus. Umat mengerti perkara-perkara yang usul Tapi belum kuat megang yang usul Umat belum mengerti memahami bagaimana Allah Bagaimana mencintai Allah Umat tidak mengerti bagaimana Atau memahami bagaimana adidul Islam Apa itu din itu sih Apa kewajiban kita terhadap din Apakah kita oh bagaimana Bagaimana memutus perkara Umat belum mengerti bagaimana Rasulullah SAW Mencintai Rasulullah Apa yang dibawa Rasulullah Bagaimana hak-hak Rasulullah Apa kewajiban-kewajiban kita Begitu masuk ke salah satu persaudaraan lain yang kedua hukum tentang pengharamannya ini baru masuk larangan itu surat Anissa kalau salah itu ini ayat yang kedua yang berkaitan tentang pembicaraan eh, apa yang namanya pengharaman alkohol atau khema jadi setelah turun yang pertama tadi surat Al-Baqarah tuh bahwa ada manfaatnya juga tapi lebih besar dosanya ini yang kedua Latakerabu sholat, ini benar-benar. Jadi masih mabok, ya kan? Antum bisa bayangin sholat mabok, ya? Jadi nggak bacanya hatta ta'lam jadi mata kuruna. Jadi dia nggak ngerti apa yang dibaca Nah, baru yang terakhir surat al-Maida ini sudah langsung pakai apa? Tidak lagi ada tawar menawar surat al-Maida ayat sembilan puluh bantu baca, ini langsung nih baca di tafsirnya, di terjemahnya itu, gak ada lagi orang yang minum hamar, bahkan Madinah saat itu menjadi uh, sungai hamar, karena dibuang sama para sahabat semuanya sudah menggunakan, coba baca Al-Maidah ayat 90 Ya yalazina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab, wal-azlam ridzum min amali saytan Fastanibu buhulala akum tukhlul inama yuridu syaitanu ayuqi baina qumul adawa wa tawal bagdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah ani oh, orang yang beriman katalah sesungguhnya namanya khamr dan bermain itu mengundi nasib dengan menggunakan panah ritsum najis min amali syaiton itu pekerjaan dari syaitan Fastanibu katalah Jauhi La la kum tuklighun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Inna mayuridunasyaitanu sesungguhnya setan itu adalah ayyuk baina kumul keadaannya, fikiwakinya, konteksnya, demennya membuat kamu menjadi berantem dan berpecah belah gara-gara khamar dan maisir dan menghalangi kamu dari zikir kepada Allah. Nah, barulah ini ayat terakhir yang menyatakan keharaman hammer dan uh, yang namanya judi dan tidak ada lagi Ketika setelah ayat ini turun ada sahabat yang mau minum hammer segini nih kata dia apa kamu nggak pernah dengar rasulullah menyampaikan turun ayatnya inamal homer wal maesir langsung dibuang kalau kita kan tanggunglah sepeda harus dibuang. Taif akhirnya lah jadi kita mesti bersabar pertama ini adalah setan. Jadi Yahudi bermain untuk memecah belah umat. Yahudi mah bermain untuk memecah belah umat. Yahudi kemudian menakut takuti kata kata khilafah, Yahudi kemudian menakut takuti kata kata syariah. Yahudi kemudian menakut takuti kata kata yang namanya berbau berbau agama. akhirnya mulai dimunculkan ketakutan umat terhadap islah islah wahabi. Padahal ini semua adalah permainan mereka, ini adalah propaganda mereka, ini adalah tipu daya mereka. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua dengan kesabaran. Mohon maaf bila ada kekurangan alafumingkum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.